Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah al fi bi'ibadihi Yarzuku man yasha' Wa huwa al-Qawiyyul al Aziz Salat wassalam ala Rasul al-Karim al-Mabauzi rahmatan lil-Alamin, Habibin wa Shayfina, wa Mala'na Syyidina Muhammad, wa ala alaihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabbi'na aizal Islam wal Muslimin. Allahumma ya Rabbi'na Allah mensuril al Islam wal Muslimin, wa ahlik man Allahumma ya Rabbi aṣṣalihina wa man fi solahhi Islam wal Muslimin. Allahumma ya Rabbi la tuhlikna wa ahlik man fi halakhi solahul Islam wal Muslimin. Allahumma ahlikil Yahud. Allahumma ahlikil Yahud. Allahumma ahlikil Yahud. Allahumma ahlikil Yahud Allahumma ya rab an-surril muslimina fi Palestina. Allahumma ya rab an-surril muslimina fi Palestina. Allahumma ya rab an-surril muslimina fi Palestina. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah atas nikmat Allah kita terus bisa men melaksanakan, melakukan kewajiban yaitu menuntut ilmu yang memang tidak ada hentinya di dalam menuntut ilmu tidak ada orang yang sudah pol, full ilmunya itu tidak ada bahkan semakin orang itu tahu ilmu semakin banyak yang tidak diketahui akhirnya semakin terbuka wawasannya sehingga semakin banyak yang ia ingin tahu dan itulah indahnya ilmu semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat ilmu yang menghantarkan kita kepada amal dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu SWT Mukaddimah fikih pada pertemuan yang lalu kita masalah menyusun barisan kita sebetulnya sudah selesai masalah sholat tentang sholat uh, menuju sholat berarti kita sebentar lagi menghadapi rukun-rukun sholat apa yang harus kita lakukan di dalam sholat jadi mulai kemarin kita menyiapkan sholat kita mulai dari bersuci, mulai dari kita membersihkan dari najis kemudian kita sudah bertayamum lalu kita bersama-sama ke masjid mengatur barisan insyaallah ilmu yang manfaat barisan kita sudah berubah sudah benar ya jangan sampai kalau ingin menilai orang menilai kita itu dilihat dari barisannya memang benar barisan kita sangat jelek di dalam salat. Harus kita akui dan insyaallah setelah pengajian yang lalu setiap musala kita sedikit berubah barisannya, shofnya rapat, rapi sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hal-hal yang harus kita ketahui di dalam salat. Yang harus kita lakukan di dalam salat itu enggak banyak. Cuman tiga Kalau ada orang Tidak bisa hafal tiga kelewatan Satu, dua, tiga Jadi sholat itu gampang Rukun sholat itu ada tiga Yang pertama Rukun qalbi, rukun hati Yang kedua rukun qauli. Yang pertama rukun hati, kewajibannya hati. Yang kedua rukun qauli, kewajibannya lidah untuk berucap. Yang ketiga rukun fi'li, kewajiban anggota tubuh untuk melakukan. Enak cuman tiga ini sudah pernah dibahas di majelis lain tapi untuk kesinambungan tidak apa-apa diulang biar tambah hafal jadi cuma tiga to' yang wajib kita lakukan di dalam sholat Adapun yang dengan hati kita rukun qalbi kewajiban yang harus dilakukan oleh hati adalah satu to' yaitu niat tidak sah sholat kita kecuali dengan niat dan niat enggak usah ruwet pakai bahasa Arab kalau hafal kalau tidak hafal jangan menghafal bahasa Arab nanti enggak sholat-sholat ada orang mau tobat umurnya 70 tahun suruh ngafal sholifan taduhri arba arakatim mustagbil al-qiblati makmuman lillahi ta'ala katanya apa enggak hafal ya sudah enggak sholat digampangkan saja aku niat sholat duhur beres Allahu Akbar Aku niat sholat duhur dengan hatinya, aku niat sholat duhur, selesai, fardu Aku niat sholat duhur yang wajib Aku niat sholat duhur wajib, selesai, tiga hal Aku niat sholat duhur yang wa Seandainya yang wajib itu tidak diucapkan dengan lidah juga tidak apa-apa Sebab semua orang tahu sholat duhur wajib kan jadi itu yang dibutuhkan dalam niat Adapun pun mustaqwil al-qidlatih arba'a-raka'ati mustaqwil al itu sunnah kelebihan saja jadi niat digampangkan, semua niat seperti itu niat puasa, gampang, niat sholat hajat sholat hajat, Ya Allah aku punya hajat, Allahu Akbar, beres itu untuk pun begitu, sebab kalau nanti harus dipersusah tersulit dengan bahasa Arab yang sudah hafal ma'enak, yang belum hafal bisa tidak mau ibadah kemudian yang kedua adalah rukun qawli yang harus diucapkan dengan lidah yang harus diucapkan dengan lidah enggak banyak, cuman lima jadi dari bacaan salat yang panjang sekali itu ternyata cuman lima yang wajib sisanya sunnah yang wajib cuman satu waktu kita niat kita mengucapkan Allahu Akbar satu do' setelah Allahu Akbar yang wajib lagi adalah Al Bismillah Alhamdulillah sampai akhir baca surat Al-Fatihah yang ketiga adalah membaca attahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibadulillah sampai ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah di rokaat yang terakhir kalau sholat duhur rokaat yang pertama enggak wajib itu sunnah setelah ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah membaca allahumasalli ala sayyidina muhammad itu tok yang keempat kalau sholat ala ibrahim Alaih ibrahim itu tambahan Pilahlah mina ina kahmi itu tambahan. Setelah itu yang kelima as warahmatullahi Selesai. Mengucapkan salam pun cuma sekali ke kanan tok wajibnya sekali tok. Yang kedua sudah sunnah. Jadi seperti kabi walhamdulillah walhamdulillahikathiro itu sunnah. Subhana robbyal adhimi itu sunnah. Sami Allahu liman hamidah itu sunnah Kalau ketukar tetap sah Sebab ada imam Sami Allahu liman hamidah Lupa Allahu Akbar Makmumnya bubar dipikir tidak sah ya namanya. Itu adalah sunnah Jadi lima hal Itu yang harus dihadirkan Di saat kita melakukan Apa ucapan yang harus dibaca Waktu kita sholat Lima saja takbir itu pun ternyata kalau bisa subhanallah gampangnya sholat ya. Kalau Allahu Akbar enggak bisa boleh diganti dikir yang lainnya. Cuman ya kelewatan kalau ngomong Allahu Akbar enggak bisa. Allahu Akbar enggak bisa bisa dengan isyarat orang bisu misalnya wajib sholat enggak pakai Allahu Akbar kan? Oh, sah. Kalau pengin Allahu Akbarnya gampang bisu saja. Itu enak fatihah itu pun kalau bisa ternyata kalau tidak bisa tidak ada alasan saya belum hafal fatihah jadi saya belum sholat tidak ada tidak ada istilah seperti itu sholat, sholat cepat tidak ada alasan nanti saya nunggu bisa fatihah sholat misalnya orang masuk islam waktu duhur langsung bisa sholat jangan nunggu fatihah kalau nunggu fatihah wah, iya kalau orangnya sedar, kalau sedikit bebel atau kalau sangat bebel, kalau bu bebel sekali, terus gimana nanti bisa sebulan tidak sholat, nanti gara-gara tidak -gara bisa membaca fatihah ya sudah, yang penting sudah masuk duhur, mau sholat, sholat, sholat saja fatihah tidak bisa, sebisanya, kulhuwa, bisa kalau tidak bisa, ya sudah, Allah, Allah, Allah, Allah Allah itu gampang ya digampangkan, fikir tapi nanti setelah selesai sholat dia harus belajar agar sholatnya sempurna, agar sholatnya benar ya itu itu kalau enggak bisa boleh yang lainnya kalau bisa pakai yang lainnya enggak sah, orang bisa fatihah nganai-nganai lalu baca Allah la ilaha illallah itu adalah tidak tidak sah sholatnya baik kemudian at pun begitu At-tahiyyatul mubarakatuh Salawatut tayyibatulillah At-tahiyyat pun sama Kalau orang mau baca at enggak bisa, boleh yang lainnya diganti tikir Tikir apa saja Gampang Makanya kalau ada orang tidak bisa sholat Itu yang salah gurunya pasti itu Nah maka dari itu para ustadz Kalau ingin mengajar orang ilmu fasolatan Tolong dibedakan kalau anak-anak kecil yang belum wajib sholat biasa belajarnya sempurna kayak kita waktu di musola kecil dulu di surau mau bareng-bareng Allahu akbar kabiroh alhamdulillahi kathiroh subhanallah ibu kretaoh asyila ya kita belajar sempurna karena apa memang kita belum wajib sholat kan tapi kalau kita ngajar orang yang sudah wajib sholat mau baru masuk Islam atau orang tua tobat jangan diajar yang sunnah-sunnah dulu dong kita bisa salah dan dosa ajari yang wajib, dulu baik itu saja mungkin mengkontimah tentang itu cuman tadi kita waktu ada sebuah berita tentang masalah menyusui sepintas kok kita ingin terlintas untuk kita hadirkan fikih menyusui jadi vikesh sholatnya nanti kita sambung. Yang jelas hari ini kita sudah dua ya, tinggal satu rukun yang satu rukun fi'li yang harus kita lakukan pertemuan yang akan datang. Jadi yang pertama rukun qalbi hati apa niat, niat gampang ya, jangan dipersulit masalah niat ya. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa Allah ngerti tahu tuh. Dan hakikatnya niat itu waktu takbir loh ya, bukan sebelum takbir. Waktu takbir itu dilintaskan niat aku mahu salat duhur, Allahuakbar dan tidak usah was-was baik kemudian assalamualaikum jelas assalamualaikum ke kanan nah noleh ke kanan, nolehnya pun sunnah tidak noleh sah tapi keterlaluan tidak mau sunnah tinggal begini aja kok tidak mau pahala ini assalamualaikum warahmatullah sah tidak noleh tapi tidak enak ya Coba, enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama tidak mendapatkan sunnah Kalau niatnya menghindar dari sunnah Nabi Haram hukumnya Jadi sunnah itu Kalau kita mampu melakukan Semestinya lah kita melakukan Tanda cinta kita ke Rasulullah Baik ada masalah menyusui Orang menyusui itu Menjadikan anak yang disusui itu Mahrum Kalau ibu menyusui anak laki-laki Menjadi mahrum seperti anak Ibu tidak boleh menikah dengan anak tersebut dan menjadi tidak batal. Semua anak-anak ibu seperti saudaranya. Ibu menyusui seorang anak laki-laki. Ibu punya anak perempuan. Ibu menyusui anak laki-laki anaknya orang. Setelah besar, rupanya kayaknya cocok dengan putranya ibu. Tidak sah bu nikahnya. Karena anak susu lah ini biasanya baiknya orang kampung kalau ada anak nangis jerit-jerit bingung cara diamkannya gimana disusui nah ini itu ada hukumnya yang harus diperhatikan belum lagi ada anak yang butuh asi lalu beli susu di bank asi bank susu itu juga menjadikan nasab rodok bukan nasab mahrum rodok yang harus kita ketahui siapa, apa syarat-syaratnya anak yang disusui itu menjadi nyambung kemahrumannya menjadi tidak batal wuduk, jadi kayak anaknya sendiri yang pertama adalah bayi yang disusui umurnya 2 tahun ke bawah jadi umumnya di bawah 2 tahun kalau sudah di atas 2 tahun enggak ada. Jadi umur di bawah 2 tahun disusui itu yang pertama syarat yang pertama. Syarat yang kedua susuannya itu adalah 5 kali terpisah-pisah. Jadi habis nyusui cukup selesai. Besok lagi. Atau sore, atau siang, biarpun dalam sehari kalau dilepas cukup dilepas balik lagi asalkan lima kali susuan yuharimna dalam hadis yang diriwatkan oleh Siti Aisyah. Jadi menjadikan mahrom. Mahrom itu tidak sah menikah, tidak sah menikah, kemudian juga tidak batal wudhu, masalah Ahmad Imam Syafi'i. Kemudian Susunya itu terpisah dari sang ibu Waktu hidupnya sang ibu Yang kedua ibunya itu sudah mencapai sembilan tahun di bawah sembilan tahun enggak ada itu itu tambahan dan tidak terjadi mungkin ya sembilan-sebeluh sembilan tahun sudah punya anak enggak ada punya susu baik itu menjadi susuan contoh begini gampang saja ibu bayangkan yang ibu-ibu ibu-ibu tiba-tiba anak-anak ada anak kecil enggak ada sanak, enggak ada keluarga anaknya orang hilang ibu ambil dan ibu temukan bayi ini umurnya masih satu tahun satu tahun tuh lebih dua tahun atau kurang? kurang baik ibu susui nyusuinya adalah mulai kecil sampai gede berarti lebih dari lima kali susuan kan kalau sudah ibu menyusui bayi tersebut lima kali susuan ke atas, maka ketahuilah anak yang ibu susui ini kalau dia laki-laki dengan ibu mahrum, enggak boleh menikah dengan ibu dengan ibu tidak batal wudhu. Kalau anak itu perempuan, maka tidak boleh menikah dengan suami ibu suami ibu, maksudnya yang punya air susu ada suami yang tidak punya air susu, tidak apa-apa suami yang punya air susu, maksudnya suami yang punya air susu itu bagaimana mohon maaf air susu itu biasanya akan hadir di saat sang wanita ini pernah melahirkan seorang suami menikah dengan seorang perempuan lalu perempuan ini hamil ya kan setelah hamil melahirkan, ada susunya kan berarti susu ini miliknya sang suami tadi suami yang pertama namanya ayah kalau seandainya setelah itu dicerai, masih punya susu kan sang ibu ibu punya susu kan, masih ibu, sang ibu ini punya susu kemudian setelah itu kok sang ibu ini menikah lagi dengan laki-laki berarti suami yang kedua ini bukan yang punya susu, berarti yang ada hubungan mahrum tadi, suami yang pertama, itu loh maksudnya suami yang punya susu jadi suami yang menjadikan sebab sang istri itu mempunyai susu, ini perlu dibedakan sedikit dan alham, dan jarang kejadian semacam ini, orang cerai itu kan sedikit banyaknya tidak cerai kemudian yang menjadi mahrum itu siapa anak yang ibu susui itu nanti akan menjadi mahrum dengan ibu suami ibu yang menjadikan sebab ibu punya susu air susu kemudian sampai ke atas sampai ke atas begitu juga saudara-saudarinya ibu itu bibi bibiknya anak susuan itu saudara suami ibu adalah pamannya anak ini tapi paman susuan putra putri ibu itu adalah saudara sesusuan dengan anak ini makanya putra putri ibu tidak boleh menikah dengan anak hilang tadi, anak temuan tadi Sem, seperti anak ibu sendiri kemudian kalau anak temuan ini nanti punya anak anak-anaknya adalah saudara apa? cucu mahrum bagi ibu maka dari itu harus diperhatikan kalau seandainya ada orang ngambil air susu di bank susu itu harus ada namanya itu air susu siapa ini karena ini masalah mahrum ada pernah kejadian di Arab sana kalau seandainya ada seorang menikah dengan saudara sesusuan itu kalau ketahuan harus dipisah tidak ada kata tidak wajib dipisah karena seperti menikah dengan saudaranya pernikahannya tidak sah tapi karena tidak tahu maka tidak dosa ada suatu kita, ada seorang alim menikah dengan seorang wanita sampai punya anak anaknya besar-besar semuanya, gede-gede semuanya, sudah pada sekolah kemudian tiba-tiba sang istri berkata kepada suaminya bang kalau bahasa kita aku teringat dengan ibu susuanku yang pernah merawatku hampir 2 tahun dan setelah itu waktu aku masih masa muda belum menikah denganmu, aku biasa kunjung ke sana tapi setelah aku menikah dengan kamu karena aku pergi jauh, aku jarang ketemu dan aku perkirakan kalau sekarang kita sudah menikah hampir 25 tahun, orang itu sudah sangat tua bagaimana kalau orang itu kita bawa ke sini lalu kita rawat ya untuk balas budiku kepadanya aku bapak ibu juga sudah tidak ada Aku anggap itu sebagai ibuku. Dan memang ibu susuan dia. Bukan ibu sesungguhnya. Sang suami menyetujui baik. Dimana di alamatnya, ditulis alamannya, dan dicari. Dijemput oleh sopir dan mobilnya. Masya Allah. Dan ibu itu mau dikasih tahu bahasanya anak susuannya akan mengambilnya. Senang sang ibu. Setelah sang ibu itu sampai di rumah anak susuannya itu ngobrol-ngobrol ngobrol begitu rupanya suaminya sang ibu ini suaminya sang anaknya maksud suami maksudnya menantu susuan ya. kan ibu yang memanggil ini kan anak susuannya anak susuannya punya suami lah suaminya itu melihat wajah ibu ini kok kayak kenal setelah diamat-amati ternyata suami ini pernah nyusu kepada ibu ini dan ini kenyataan, kejadian nyata, ini cerita besar, sampai menangis orang ini, karena apa? mau tidak mau harus dipisahkan kemudian ia menangis di dalam kamar, seorang alim di dalam kamar tidak bisa keluar bingung yang dipikir bagaimana anak dan sebagainya menangis sampai berhari-hari waktu itu, akhirnya temannya datang lalu mengirim surat, kenapa kamu harus menangis dan menyesal selagi kamu melakukan dalam keadaan tidak tahu kan tidak dosa hanya memang kamu harus pisah, pisah berat, selama ini sudah bergabung bersama suami istri punya anak berapa, lima atau enam akhirnya namanya syariat harus dilakukan dan pisah akan tapi teman baiknya itu mengirim surat, kamu tidak usah pusing adapun istrimu tidak usah khawatir, aku yang akan merawatnya dan aku akan menikah dengan bekas istrimu adapun untuk menggantikan kamu, Alhamdulillah saya punya adik sangat solehah dan kau akan aku nikahkan dengan adikku. Ini orang-orang soleh Dan ini sebuah cerita bahwasanya yang namanya orang menikah dengan saudara sesusu itu tidak sah pernikahannya dan harus dipisah. Maka dari itu di kampung itu kadang-kadang orang polos baik-baik tidak memperhatikan yang demikian ini, maka ini harus kita eh, sampaikanlah agar sedikit tambah wawasan tentang saudara sesusuan. Baik kita akan baca kitab hikmahnya Ibn Atailah As-Sakandari Hikam Ibn Atailah As-Sakandari Kuala al-Musana Ibrahim Allah Ta'ala Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi Wa bi'ulumikum fid darini Amin ila anqal Al-hikmatu thalithatu wal'ishruna Hikmah yang ke-23 La tataraqab Jangan engkau mencari-cari Farah al-aghyari Sepi atau kosongnya kamu Dari aghyar Aghyar itu selain Allah Dunia maksudnya Dan macam-macamnya Jangan engkau mencari kamu itu Mencari kesempatan kamu tidak sibuk dengan dunia. Fa inna zalika sebab yang demikian itu ya qatauka akan memutusmu an wujudil muraqabati lahu memutusmu an wujudil muraqabati lahu dari merasa terkontrol oleh Allah. Anwijul muraqabati adanya muraqabah lahu dari Allah. Muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah kepada Allah. Maksudnya muraqabah kepada Allah merasa terkontrol oleh Allah. Fima huwa yang Allah itu muqimuka telah meletakkan kamu fihi. Dan ini. Jadi dalam kesempatan tersebut atau waktu tersebut atau keadaan tersebut maksudnya begini ini bahasa Ibn Atoleh bahasa hikmah kamu jangan mencari-cari kesempatan lain agar kamu bisa lebih punya waktu yang senggang untuk ibadah misalnya jangan pakai kata nanti aja ya sekarang masih sibuk urusan dunia Sibuk urusan dunia tidak ada hentinya Kalau engkau menunda amal sampai besok Itu yaktauka akan memutusmu dari merasa dikontrol oleh Allah Yang Allah sudah meletakkan kamu pada kesibukan tersebut Jangan sampai Kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita saat ini lalu kita berangan-angan, ah nanti sajalah sekarang saya masih sibuk, sibuk apa? urusan dunia, kapan kamu tidak sibuk urusan dunia? enggak ada, selagi kamu di dunia selalu kamu sibuk urusan dunia maka jangan pakai kata, nanti saja saya mau baik nanti saja mau saya tobat, nanti saja ngajinya, enggak, jangan, sekarang waktunya sebab kalau kamu sudah pakai kata, nanti akan memutus usahamu mencari kebaikan saat ini jadi kalau pakai kata nanti, kenapa tidak ngaji sekarang? aduh masih sibuk, entar aja. kapan selesai sibuk dari urusan dunia? tidak ada, selagi kamu masih hidup di dunia, kesibukan selalu ada, nunggu mati maka dari itu, ini adalah hikmah besar dari Ibn Atta'illah sakan dari gunakan kesempatanmu sebaik-baiknya jangan nunggu nanti, sebab kalau orang sudah kununggu nanti itu adalah akan menjadikan dia itu tidak bersemangat mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya ini adalah namanya orang yang nyerah kepada waktu. Tidak mau berusaha berjuang dengan waktu tersebut. Nyerah dengan keadaan. Kenapa sih kok kamu begitu? Ya mau gimana lagi? Ah, Jangan. Ya sudah kondisinya semacam ini, keadaan zaman. Oh tidak. Kalau kamu menyerah dengan zaman, nunggu kapan kamu bisa baik. Terus semakin hari semakin parah keadaan zaman ini. Tidak, aku harus lawan. Biarpun zaman begini, aku begini. Jadi jangan sampai engkau itu mencari sepi dari kesibukan dunia. ini ada hubungannya dengan sebelumnya uzlah dong kalau gitu, biar saya tidak sibuk dunia dengan urusan dunia menjauh dari keramaian oh tidak selagi kamu di dunia tetap saja kamu akan berurusan dengan aghyar aghyar itu dari gher gher itu maksudnya selain Allah selain Allah kan banyak uang, istri, anak, kerjaan macam-macam itu selain Allah dan bukan dianjurkan setelah itu menjauh ke gunung Menjauh dari pergaulan manusia Bukan itu oh, Anda tidak akan terlepas dari gher itu Dari selain Allah Biarpun engkau di dalam Di tengah hutan atau di gua Sebab gher itu macam-macam Gher itu selain Allah itu Ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat Yang terlihat adalah pekerjaan Duit anak istri Ada yang tidak terlihat apa itu sudah banyak ketaatannya lalu mikir memang enggak ada orang baik seperti saya itu kan gair juga itu merasa dirinya lebih hebat itu gair itu jadi rupanya ada gair yang tersembunyi lebih menghancurkan itu kalau ada orang menyerah dengan keadaan enggak mau berusaha untuk baik orang ini kalau di tempat baik kayaknya mah bisa baik tapi kalau di tempat jahat dia mudah kebawa kepada kejahatan zaman seperti ini tidak bisa kita melakukan uzlah fisik tapi uzlah yang kita inginkan adalah uzlahnya hati di sini itu uzlahnya hati itu adalah biarpun kita berkecimpung dalam dunia ramai semacam ini tapi hati kita uzlah, hati kita terjaga hati kita selamat kalau kita melakukan uzlah tidak akan mampu misalnya kita ingin menjauh daripada keramaian. Jadi sudah di rumah saya, saya tidak usah punya macam-macam. Rumah saya ala kadarnya, televisi pun saya tidak perlu. Radio saya tidak perlu, internet saya tidak usah berhubungan karena itu semua adalah mengganggu. Sampai kapan kita mampu? Anda mampu, mungkin anak-anak Anda tidak mampu. Anak-anak Anda mampu, mungkin yang lain tidak mampu, istri Anda. Kita tidak hidup sendiri dan itu bukan benteng, kalau ada orang selamat di sebuah benteng, dia aman di sebuah benteng, belum tentu di luar dia selamat sehingga digambarkan, guru kita mengingatkan bahwasanya kalau ada banjir bandang, buatlah aliran air untuk keselamatan jangan kita lawan arus, misalnya di era global di era global semacam ini yang namanya agyar, luar biasa, mulai dari hp, televisi, motor, gonta ganti, macam-macam itu mengganggu semuanya, sampai makanan dulu cukup, nasi sama ini, ini selesai, sekarang aduh dengan macam-macam nama makanan, apalagi di Cerebon, kita tuh bingung nyebutnya itu nah ini dengan itu semua dengan bermacam-macam yang ditemui di dunia ini bagaimana kita itu bisa selamat dengan keadaan yang semacam ini arus era global ini terus mengalir kalau kita bendung begitu kita yang kegiles enggak mungkin akan tapi kita harus pakai ilmu kebal dan ilmu kebal ini disyaratkan oleh Ibn Atwa'ilah as-agandari tetaplah engkau berkecimpung di dunia gher, tetaplah engkau berkiprah di dunia gher gher selain Allah, di dunia yang saat ini telah Allah, Allah mukimu kafihi Allah letakkan engkau di situ engkau berkiprah di duniamu tapi ingat murokobah kepada Allah jangan putus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini baru hebat, tetap kita di dalam dunia keramaian akan tapi ternyata kita selamat Maka kita tidak boleh mengatakan apa boleh buat. Kalimat apa boleh buat ini dihilangkan dari kamus kita. Kenapa kok kamu begitu? Kenapa kok kamu tidak pakai kerudung? Ya apa boleh buat kerjaan. Ah, enggak ada. Apa boleh buat suami? Apa boleh buat ini? Enggak. Jadi tidak ada semacam itu. Kenapa kamu kerja seperti itu? Ya apa boleh buat zaman susah saja. Enggak ada apa boleh buat. itu namanya menyerah dengan sesuatu yang seharusnya kita tidak boleh menyerah anda tetap berkiprah di dalam dunia keramaian semacam ini tapi selamat dengan berkembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala digambarkan oleh para ulama itu adalah seperti perahu penyelamat kembali kepada Allah itu perahu penyelamat anda menjadi apapun ingat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya saat itu jangan nunggu nanti saja kapan? nanti kalau sudah sepi nanti saja kalau saya sudah sibuk nanti saja kalau sudah tidak bisa itu maka kata Ibn Atta Desa Kandari jangan nunggu esok hari untuk menjadi orang istimewa saat ini anda yang biasa di pasar jangan nunggu nanti saja kalau sudah saya hmm, punya duit banyak lalu saya gak usah kerja lagi di pasar tanyakan kepada orang tersebut kapan engkau berhenti kerja dari pasar ya gak tahu berarti benermu gak tahu juga kan bahaya itu saya di tengah pasar gimana saya bisa baik jujur di pasar mataku aku jaga sholat rat tetap ngaji saya masih bisa nah ini baru hebat jangan nunggu nanti saja kalau sudah hidup di tengah gunung ayo mau diustir di ke tengah gunung sana jadi tidak ada menyerah istilahnya apa boleh buat enggak aku di tengah pasar aku menjadi orang di pasar yang baik aku jadi berjabat enggak usah nunggu wah berjabat memang serba salah alasannya apa ikut sistem Ah, enggak ada itu apa boleh buat enggak saya harus buat perubahan ini harus ini punya keberanian untuk membuat perubahan jangan nunggu nanti wala tata raggab fara, wala tata rakob, jangan mencari-cari faragul agyar kamu terbebas dari urusan dunia enggak, enggak bisa pasti kamu ada terus urusan dunia dan tiada akhirnya maka dari itu bagaimana mu kepada Allah merasa dirinya terkontrol oleh Allah ini terus hadir ini terus dan paling mudahnya untuk menghadirkan itu semua adalah Mujala satu sulaha, duduk dengan orang-orang baik Itu yang menghantarkan kita dan akan membimbing kita Sebab luar biasa berat keodaan itu ya Kalau kita sering duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang soleh bisa saja dengan membaca sejarahnya orang soleh Menghadiri majlisnya orang soleh Belajar bersama orang soleh Atau ngobrol dengan orang soleh, itu akan menghantarkan kita untuk tetap berkiprah di dunia keramaian ini tapi kita itu selamat kalau mau uzlah bukan waktunya zamannya beda mujahadah itu penting memang tirakat itu penting melawan hawa nafsu penting tetapi disesuaikan dengan masanya kalau zaman dahulu para ulama para guru-guru mengajari kita untuk tirakat para pendahulu-pendahulu dengan cara berpuasa tanpa harus makan nasi, tanpa harus makan daging itu wajar di zaman itu jadi itu tujuannya apalah apa biarpun di dunia mewah tapi dia sudah biasa untuk menahan dari kemewahan orang banyak duit bayangkan makan tidak boleh pakai daging susah atau tidak susah nasi itu sebetulnya kalau dirasakan tidak gurih tidak apa ya tapi coba orang tidak makan nasi puyeng itu orang ya tiba-tiba ada orang puasa tidak makan nasi cuman jangan makan lontong sama aja bohong, tidak nah, ada orang seperti itu, itu ada zamannya Jadi zaman apa? Untuk memerangi hawa nafsu, intinya itu loh, hawa nafsu ini yang kita perangi Jadi setiap zaman berbeda-beda untuk memerangi kita Arus yang merusak itu kita harus dengan mujahadah Kembali kepada Allah yang pertama, yang kedua memerangi hawa nafsu kita kalau zaman sekarang sudahlah puasa biasa saja, makan yang enak karena makanan bagi orang sekarang sudah tidak terlalu penting. Terlalu banyak makanan, makan-makan yang enak, puasa Senin kemis, sudah ya, tidur yang nyenyak. Cuman satu dok tirakatnya. Itu yang sering kita sebut. Jangan nonton sinetron gitu saja sudah, itu cepat eh, jadi wali itu nanti. Enggak usah puasanya biasa, makan daging. Ubayangkon puasa Senin kemis, puasa Daud. Kemudian enggak pakai daging sama enggak pakai apa? Setiap hari nunggu sahur, nunggu buka pakai senetron gimana kira-kira ini. Sudahlah, jadi tirakat kita disesuaikan dengan zaman agar kita tidak terkiles. Nahan saja jika ada ramai-ramai, ya Allah. Ada ramai-ramai di sana. Sumpah saja demi Allah saya mau keluar. Pahalanya gede itu sudah. Jadi zamannya zaman seperti itu memerangi hawa nafsu. Jadi nanti kalau ada apa-apa nyantai, ada apa cerita sinetron, yes, tenang aja saya tak susah. Jadi rare selain Allah tidak banyak mengganggunya, biarpun dia di tengah-tengahnya sampai urusan makan pun ternyata tidak semua yang ada di hadapan anda harus anda lahap, yang melahap semua yang ada di hadapannya hanya tempat sampah jadi harus dipilih kira-kira mana yang bermanfaat sampai Nabi Muhammad mengajarkan kalau makan jangan terlalu kenyang biar tetap enak jangan makan kecuali waktu lapar Masya Allah itu pendidikan dari Nabi Muhammad SAW untuk menjalani hidup ini agar kita tidak dikejar oleh foya-foya diburu oleh gaya hidup yang menyiksa sehingga akhirnya orang itu melakukan semua kesalahan, akhirnya apa? apa boleh buat zaman begini, kalau tidak mengikuti kita ini kalau enggak kita harus bisa melawan itu semuanya sehingga anda menjadi pejabat selamat, menjadi orang kaya selamat menjadi apapun selamat, nah, inilah yang dihadirkan oleh Ibn Atta'ilah asakan dari dalam khidmah yang ke-23 adalah jangan sampai kita itu pasrah pasrah dengan keadaan maksudnya pasrah dengan keadaan ya sudah saya begini nanti kan sudah pada waktunya kan saya bisa baik. Kalau Anda di tempat yang baik mungkin Anda aman. Kadang-kadang Anda harus pergi ke tempat lain. Misalnya ke Eropa. Karena pasrah dengan keadaan di sana apa boleh buat? Ikut budaya sana lihat Kenapa kamu tidak baik? Ah, di sini masih susah. Terus, nanti saja kalau pulang, pulang hawa nafsunya sudah terbiara dengan kejahatan, malah pulang ke Indonesia membawa kejahatan. Itulah kalau kita tidak berusaha untuk memerangi itu semua. Jadi, jangan tunggu nanti kesempatanmu saat ini belum tentu esok hari bagimu. Belum tentu esok hari adalah jatahuat untuk kita. Tahun depan belum tentu untuk kita. Tidak ada yang tahu di antara kita kalau ternyata kain kafannya sudah digunting semoga panjang umur bu ya. tidak tahu itu semuanya jadi jangan nunggu mau tobat nanti nunggu tua iya kalau tua mau baik nunggu tua ngaji nanti haji saja nunggu tua enggak haji mumpung muda enak banyak orang kenapa enggak haji nunggu tua masih malu kenapa enggak pantas ya enggak ada gak, istilah enggak pantas perangkat haji nanti jadi baik insya Allah mau ibadah pun begitu jangan nunggu esok nunggu tua ngaji jangan nunggu tua giliran tua Masya Allah, masuk angin, kolesterol, kencing manis, bung, aduh, pakai tongkat mau berangkat ngaji gak kira, duduk gak bisa berdiri, berdiri gak bisa duduk, karena asam urat, repot mumpung masih seger buger, ayo kita ngaji, itulah yang diingatkan oleh Ibn Atta'ila as-sakandari, Wallahu a'lam bisawab Kami persilahkan untuk bapak-bapak yang bertanya tiga orang dan ibu ibu-ibu dulu mangga Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau nanya guru eh uh, Wajibnya orang tua memberikan pendidikan formal itu batasnya sampai tingkatan apa? Ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari bapak-bapak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Tadi diterangkan masalah anak satu susuan. Dalam hal ini, apakah anak satu susuan itu dalam bab mawaris dia mendapatkan waris? Satu itu. Kedua, dalam aktivitas kita kadang-kadang terlena dengan kegiatan. Saking sibuknya, nah bagaimana kita menghadirkan murokobah ahdiah supaya kita tidak tergelincir? Apa upaya kita biar terlatih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ingin menanyakan bagaimana ketika kita sholat kemudian sambil menunggu bacaan iman dalam rangka kita menghadirkan berkah kepada Allah maka kita hadirkan wirid anfas atau kita belajar dengan wirid kalbu. Tapi ketika Imam sedang membacakan, kita sudah selesai membaca bacaan salat begitu. Maksudnya Walai... wirid angfas itu apa? Uh, wirid yang murokoba dalam hati gitu. Iya. Dengan latihan nafas Bunyinya seperti apa? Allahu. Bunyinya bagaimana? Allahu. Allah Allah itu? Iya. Tapi hati yang bergerak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, karena sekarang sudah memasuki bulan rajab, maka saya pertanyaannya eh, amalan yang berkenaan dengan bulan rajab. Yang pertama, sebaiknya puasa sunnah bulan rajab itu berapa hari. Yang kedua, di Majmu syarif ada istighfar di bulan rajab. Apakah itu betul? Eh, anjuran dari Rasulullah. Yang ketiga saya diberi doa oleh guru saya yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana. Apakah doa itu juga doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih, Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E Pertama, yang saya tanyakan kepada Guru kita, saya ingin setiap pertanyaan, baik itu di sini, ataupun di lain tempat, minta dibukukan, supaya kita mendapatkan ilmu, setelah kita mengaji, mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Yang kedua, bagaimanakah seorang tua yang dalam keadaan sakit tidak bisa kemana-mana dalam keadaan sakit tersebut ada air, ada apa, tapi cara sholatnya ini ku bagaimana ataukah diwuduhkan oleh orang yang uh, hidup, ataukah hanya orang sakit? ya orang sakit itu ataukah diwuduhkan oleh orang yang sedang sehat ataukah hanya listibahatis sholah yang ketiga Biasanya di musola atau di masjid itu setelah adzan ada yang baca ada yang membaca Alquran juga ada yang puji-pujian ada juga yang tidak bagaimanakah keterangan tersebut kadang di masjid itu lain-lain eh, gambarannya maka sekian dan demikian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bismillahirrahmanirrahim sudah banyak mungkin ada yang tertulis yang pertama kewajiban kita mendiri, memberikan pendidikan formal terhadap anak kita tidak wajib memberikan pendidikan formal kepada anak yang wajib kita memberikan pendidikan kepada anak, biarpun tidak formal dan kewajiban yang paling penting untuk anak kita adalah ilmu kebenaran tentang ibadah dan akidahnya selebihnya adalah disesuaikan dengan kebutuhan jadi yang wajib pertama adalah bagaimana ilmu kenal Allah kemudian setelah itu ingin mempelajari ilmu-ilmu tambahan, biologi, fisika kalau itu ada hubungannya dengan kepentingan kebersamaan masyarakat itu sudah fardu kifayah artinya tidak wajib bagi anak kita tapi wajib kifayah kalau sudah ada orang lain yang belajar, tidak apa-apa jadi pendidikan formal maksudnya yang pakai ijazah itu kan jadi itu tidak wajib seorang tua menyekolahkan anaknya sampai punya ijazah, tidak wajib tapi yang wajib kita mendidik anak kita kenal agama makanya sungguh salah kalau ada orang pan, orang begitu semangat nyekolahkan anaknya sampai dapat gelar tapi ngaji nggak ngerti sholatnya nggak karu-karuan, ini benar-benar orang tua yang daftar neraka paling dalam tapi sebaliknya kalau anaknya pintar ngaji sholat biarpun nggak punya sekolah umum itu orang tua yang selamat kalau urusan rezeki tidak harus dengan ijazah, banyak orang kaya nggak punya ijazah kok sarjana ilmu bumi banyak yang kelontang-klantung. Jadi jangan hubungkan rezeki Allah dengan yang namanya ijazah. Jadi ijazah itu adalah kepentingan penting zaman ini ada untuk kelengkapan saja. Tapi jangan sampai kita mengatakan rezeki Allah harus dengan ijazah. Maka menuntut ilmunya jadi enggak tulus karena rezeki, karena uang. Itu masalah pendidikan formal. Tapi untuk melengkapi kebutuhan anak-anak kita fakultas kedokteran boleh untuk fardu kifayah. Tapi kapan anak kita boleh masuk fakultas kedokteran kalau ilmu sholat puasa dan akhlak ibadah akidahnya benar kalau tidak, rugi kita nyekolahkan anak pendidikan umum formal sementara ilmu agamanya tidak pernah didapat tapi ini adalah banyak, itu adalah hal yang sering dilupakan oleh para orang tua bahkan kadang-kadang urusan akhirat itu lebih murah padahal semestinya lebih mahal kalau sudah sekolah umum, fakultas ekonomi jutaan diladeni itu ibu-ibu itu cari duit sampai tidak tidur dan anaknya kalau tidak masuk sekolah itu, masuk sekolah SMP saja sekolah SMP atau SMA, pertama diladeni bayar bukunya lengkap buku kurikulumnya lengkap demam saja, tidak boleh tidak masuk, harus masuk kelas, dianterin, dibuatkan air cair anget dibijitin nak pokoknya masuk kelas nak, luar biasa, itu sekolah umum tapi giliran madrasah dini ya, pusing sedikit aja kata ibunya apa besok aja nak sekolahnya kan, besok masih ada sekolah nak ya sudah begitu dimintai sumbangan 5 ribu katanya kemahalan memang ya kalau memang ibu seneng anaknya masuk neraka ya begitu itu mestinya kalau fakultas ekonomi 4 juta harganya mestinya 20 juta pendidikan agama kalau orang itu faham dan alangkah banyaknya orang-orang yang tidak faham semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang faham jadi mana yang paling penting buat anak kita boleh anak kita jadi dokter, kita perlu mana dokter yang hebat cerempuan ini sudah dosa semuanya karena tidak punya dokter kandungan perempuan alangkah banyaknya aurat-aurat Alhamdulillah masih ada dokter laki-laki yang masih menghormati wanita jadi tidak pernah melihat aurat masih ada tapi kalau sudah dokter tidak punya penghormatan kepada wanita sehingga dilihat auratnya dosa dia dosa dosa semua orang cerbon dosa ini nggak sengaja tidak segera mewujudkan dokter kandungan perempuan nah ini lah kalau masuk begini boleh anak kita boleh menjadi dokter kandungan perempuan tapi ingat sholatnya benar akidahnya benar imannya benar dong jangan anak kita menyelamatkan orang tapi dia masuk neraka kan rugi ini Kemudian masalah warisan bagi anak susuan tidak ada. Jadi itu hanya masalah kemahroman. Kemahroman itu adalah urusan pernikahan. Tidak boleh dinikah saja, tapi warisan tidak berhak mendapatkan waris. Kemudian bagaimana kita yang sibuk dengan urusan dunia ini agar senantiasa murkobah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang dibahas oleh Ibn Al Taillah Asakandari. As tidak boleh menyerah dengan keadaan. Anda harus tetap berusaha. Anda sebagai apa sih? kesibukannya akan disesuaikan, kalau saya itu setiap hari kerja di toko hiruk pikuk kayak begitu bisa orang dekat kepada Allah dengan kesibukannya bahkan orang yang bukan santri kadang-kadang bisa lebih dekat kepada Allah kita sering terharu dengan beberapa orang, kalau kita amati dia bukan pondok kalau sudah dengar adhan pengen saja mobilnya direm untuk mampir masjid untuk sholat padahal dia itu ngejar waktu kesibukannya ada, ada orang semacam itu tapi yang santri itu nanti aja kan ada sholat di tengah waktu kan boleh, akhir waktu juga penting. yang penting, ah ini santri biasanya ya, jadi ngentengin lah, lah itu enggak ada merokhobah, justru jadi ternyata kedekatan kepada Allah tidak harus melalui ilmu yang banyak ilmu rindu saja kepada Allah banyak orang, pendidikannya umum, tapi rindunya kepada kebenaran luar biasa, rindunya kepada Allah banyak, takut melakukan ke haraman sehingga keadaan yang ditanyakan hal-hal sepele. Begitu takutnya. Nah, kita perlu orang yang takut, takut seperti itu, takut kepada Allah. Kita banyak, kita berbangga, banyak orang bertanya itu adalah bukan nanyakan orang lain tentang dirinya. Buya, pekerjaan saya ini gimana? Rezekinya gimana? Kalau seandainya haram saya akan keluar. Berani ngomong begitu. Subhanallah. Lah itu iman. Ya, begitu maksudnya muraqabah kepada Allah, jangan yang penting saya dapat duit. Jadi mau kerja itu pun ada beberapa waktu yang lalu ada yang datang ke sini melamar di empat pekerjaan dan diterima semuanya suruh milihkan sama kita pilihkan buyah yang paling diridahi oleh Allah yang mana subhanallah zamannya zaman susah mestinya kan yang paling gede gajinya paling enak kan begitu ternyata dipilihkan yang paling rendah ini biarpun sedikit gajinya tapi ini paling bersih halal dipilih lah itu orang yang murokoba murokoba itu jangan digambarkan orang sujud nangis di mimbar belum tentu Orang nangis di depan masjid kadang-kadang dimarahi oleh Rasulullah. Kalau nangis jangan di masjid di kamarmu sendiri sana. Kalau mau nangis, eh, Rasulullah begitu. Jadi bukan jaminan orang menangis itu bukan. Tapi ternyata orang itu rindu waktu solat, takut makziat. Ini, nah itulah yang yang kita perlukan makna murokkobah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di saat kita solat, kok bacaan kita sudah selesai, imamnya belum selesai. Kalau imam dalam salat yang mengangkat suara maka tugas kita mendengar. Selesai ya. Kalau malam hari misalnya setelah kita walad dhalin amin kan imamnya baca ayatnya panjang Al-Baqarah yang dibaca kan panjang. Misalnya maka kita mendengar saja. Sebab kalau dibaca Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu kita diperintahkan untuk dengar. Tapi permasalahannya bukan solat malam hari solat siang hari setelah kita walau dolin amin imam belum rukuk rukuk masa saya bengong saja sambil nunggu rukuk ya kan begitu ya eh, kita sama imam kita sudah walau dolin amin selesai fatihahnya mulai tadi eh imamnya belum rukuk rukuk Gimana di saat kita menunggu ini apakah saya boleh baca zikir atau diam ini dibahas oleh para ulama ada yang mengatakan ya diam saja sambil nunggu tapi dibantah oleh yang lainnya, diam bukan zikir sementara sholat tempatnya zikir baik, kalau begitu kita disunatkan zikir dong iya akhirnya banyakkan ulama mengatakan baca zikir sesuai dengan yang engkau inginkan zikir apa saja ini adalah sebagian ulama bahkan kebanyakan mengatakan ulama seperti itu zikir dengan bahasa Arab Allah, la ilallah dan sebagainya ada pun istilah zikir apa tadi, nafas dan sebagainya itu adalah istilah baru yang kita tidak pernah mendengar di buku-buku lama ya zikir itu ya zikir nafas bukan nafas ya pokoknya zikir zikir golbi ya memang ya zikir dengan hati jadi maksudnya zikir secara umum boleh adapun sambil menghadirkan uh, kehusuan dengan cara yang sendiri-sendiri orang sesuai dengan pengalamannya boleh-boleh saja jadi intinya membaca zikir boleh membaca doa boleh membaca zikir dan doa boleh sambil menunggu imam ruku atau misalnya zulah fil alamin inna kahamidun majid selesai ya Imamnya lama ketiduran misalnya. Sah kan salatnya? Lama ya. Gimana kita? Ya baca doa saja. Terus baca doa sampai kita sampai tuntas, sampai imam salam baru kita salam. Itulah kerjaan. Boleh kita mendahului namanya mufaraqah kalau memang salamnya imamnya terlalu lama sekali sampai kita apa namanya? capek ya. Ini, kalau betul-betul imam yang melakukan kesalahan atau apa lamanya-lama bid'ah sampai zikir sujudnya sampai berbenit-menit. Termasuk di dalam sujud itu sendiri kan disunahkan kita untuk memperbanyak doa, tapi di saatkan Anda salat sendiri. Tolong ini diperhatikan. Kalau Anda menjadi imam jangan lebih membaca subhana rabbiyal a'dhim ya. Adhim po'ala. A'la. Jadi jangan lebih dari tiga kali kalau Anda jadi imam sebab kalau lebih dari tiga kali tidak sunnah itu nyeksa orang di belakang itu. ada orang tua itu kalau sujud kemeng matanya kayak jatuh, jangan diseksa itu makanya kalau anda sholat sendiri tidak baca surat Al-Baqarah rokaat pertama, kedua, Ali Imran sama Al-A'raf boleh tapi kalau sama orang agak cepat ya. ini ilmunya, jangan nyeksa orang kalau sholat di depan orang ramanya lah, kalau saya sendiri super kilat express plus apa itu tidak benar itu jadi kalau lagi sholat sendiri, mangga, sujud yang lama, baca surat yang lama, boleh tapi kalau lagi berjamaah, lagi jadi imam, jangan lama-lama kemudian amalan hari rajab, itu adalah banyak, diantara memang dianjurkan. ini memang lupa kita, kita minta diingatkan tim, sebelum rajab kita, kita sudah menyusun sebetulnya apa, tentang keutamaan keutamaan bulan rajab itu, kita mengumpulkan keutamaan bulan rajab, banyak diantaranya, Imam Bozali menyebutkan dalam ehyanya bahasanya Rajab itu adalah bulan haram bulan mulia maka dianjurkan di situ memperbanyak ibadah termasuk di dalamnya puasa dan dianjurkan puasa secara umum di bulan Rajab ini jumuhur ulama' safi'iyah hanafiyah malikiyah hanya menurut Imam Ahmad bin Hanbal kalau khusus Rajab saja enggak benar boleh yang lainnya syakban nanti juga disunahkan Nabi Muhammad banyak sekali puasa di bulan syakban khususnya di bulan Rajab ini namanya bulan haram bulan haram itu ada empat, rojab sendirian tiga beriringan dulqa'dah dulhijjah Muharram, bulan ha kapit ya, bulan haji sama bulan surah selaw besar surau. Nah ini tiga bulan ini adalah bulan haram dianjurkan kita memperbanyak puasa ibadah termasuk sholat di dalamnya, kemudian apakah ada puasa rojab tidak ada puasa rojab Atau sholat rojab Dengan nama itu tidak ada istilah puasa rojab Tidak pernah ada tuntunannya Dari Nabi Muhammad dengan nama puasa rojab Tapi puasa saja Di bulan rojab, puasa sunnah Supaya tidak Menjadi sebab tuduhan Dari orang-orang bingung, dikit-dikit Membitahkan, memang tidak ada Nabi Muhammad Menyebut puasa rojab, tidak Puasa di bulan rojab, biarpun hasilnya sama Cuman puasa Rajab itu jadi berubah menurut sebagian orang Ya maksudnya puasa sunnah di bulan haram Boleh sehari, dua hari, tiga hari Adapun fadilah-fadilah keutamaan yang macam-macam Itu ternyata disebutkan oleh para ulama kita Kebanyakan hadisnya tidak benar Keutamaan yang berlebihan yang macam-macam tidak benar Akan tapi ada puasa rajab itu Mangga yang puasa keutamaan baik Teruskan Ada pun keutamaan-keutamaan yang macam-macam Dikatakan bahwa itu tidak ada jadi hadis-hadis tentang keutamaan ada yang hadis itu palsu ada yang hadis itu do'if dan yang do'if masih bisa dipakai kalau memang itu adalah memenuhi syarat-syaratnya, do'ifnya tidak parah kemudian masuk kepada dalil umum umumnya kesunahan puasa kemudian di saat mengamalkannya tidak meyakini, kalau itu dari Nabi Muhammad ini adalah syarat-syaratnya, jadi boleh kita melakukan puasa dan sholat sebanyak-banyaknya sholat apa saja, sholat sunnah Kemudian istilah istighfar rojab tidak pernah ada, itu datang dari Nabi Muhammad s.a.w. dengan kalimat istighfar rojab Artinya, tapi dianjurkan juga itu bab istighfar Ada istighfar yang disusun oleh para ulama, Imam Ali Zainal Abidin punya zikir rojab Ulama-ulama punya zikir rojab, istighfar rojab yang anda ada masalah wong zikir itu, tidak bid'ah, anda baca Biar punya amalan bedah di bulan rojab begitu saja jadi untuk mengatakan pekerjaan itu bid'ah susah karena ada bimbingannya. Rasulullah mengajarkan untuk kita memperbanyak amal dan kebaikan di bulan rojab bulan haram itu ini. Adapun kebaikannya macam-macam puasa kebaikan, sholat kebaikan, dzikir kebaikan, istighfar kebaikan. Kalau ada ingin membuat sebuah budaya saya ingin sedekah setiap bulan rojab juga boleh itu kebaikan nggak ada masalah. Kemudian tadi apa ya salah? mana tadi? Oh. mengumpulkan jawaban memang kita perlu kalau ada tim sukarela tidak sukarela tidak apa-apa, dibayar tidak apa-apa kalau ada tidak apa-apa, kita memang mencari tim-tim yang mau menulis kalau santri itu banyak pekerjaan, kalau anak pondok itu adalah banyak tugas ya, dia harus menghafal dan sebagainya kita perlu matai kursuriter, tukang penulis yang sekiranya itu kita perlu untuk mengumpulkan boleh dikumpulkan nanti diedit lagi dan itu penting bahkan anak-anak kita kita wajibkan untuk menghafal itu yang sudah belajar berceramah karena insyaallah kalau sudah menghafal apa-apa yang pernah ditanyakan orang, mereka punya bekal kalau ditanya orang, sebab pertanyaan dimana-mana ya muter itu saja tapi kalau ditulis betul kata penanya pengapi peng peng peng yang menganjurkan memang bisa dihafal kan? tapi kalau dengar segini masya Allah, kekuatan menghafal kita kan macam-macam ada yang suka pecin, ada yang suka ada yang hafal satu lupa dua, ada yang hafal satu memang betul-betul hafal ada macam-macam kemampuan kita kan jadi kita macam-macam, ada yang betul-betul cerdas dengar sebab santri kita itu banyak yang kalah dengan para jamaah santri itu udah hafal-hafal ada, ya maklum maksudnya kita memberikan contoh, ada yang mendengar langsung hafal ada santri itu ada yang sudah dua kali tiga kali disebut di majlis, ditanya masih gak hafal katanya, gak nyemung ada, ya kalau itu santri kalau luar santri, insyaallah lebih cerdas semuanya cuman ya itu, kita perlu dibukukan itu penting, terima kasih atas anjurannya, semoga ini semoga ini bisa benar-benar manfaat memang pertanyaan, dan pertama bukan itu saja, kalau ada salah itu bisa nanti diralat kembali jadi ada kekurangan diralat yang kurang ditambah kalau salah. Jadi kita ingin ada yang mencermati. Ya selama ini memang ya kita meyakini bahwasanya yang kami sampaikan atas apa yang telah kami pelajari. Jadi makanya ini direkam semuanya aman tuh ada di record semuanya. Jadi nanti siapa yang mendengar kalau ada salah tolong sampaikan termasuk anak santri. Kok bu ngomongnya berbeda di antara majelisnya ini sampaikan. Nah ini nanti kita jelaskan, dan itu ilmu yang berharga buat kami kalau ada orang yang mengkritisi jawaban kami tapi jangan gunjing di radio lain atau di media lain, itu musibah apalagi ada yang dapat laporan mendengar jawaban sepotong, orang yang sepaham dengan kita, sama-sama ahli tawasul rupanya ada yang laporan sepotong kita dikritik, ya syekh, kiai, panjenengan dengar semuanya atau sepotong saya itu kalau menjawab itu bisa saya satu masalah itu dua menit, tiga menit, empat menit, tidak mungkin, hampir tidak pernah menjawab jawabannya hanya boleh tidak, tidak ada itu nah ini kadang-kadang sepotong-sepotong ini bermasalah maka ini direkod semuanya, selamat insyaallah Allah itu kalau memang ada tim yang memenulis, waduh itu luar biasa bahkan nanti kalau sudah dicetak itu kita tinggal nyisipkan hujah dalil. Sekarang kan kita memang diajari sombong oleh sebagian orang, kayak-kayak pakai dalil. Itu gayanya orang sombong. Ya kita ngikut ngikut dikit-dikit gaya sombong, tapi semoga Allah mengampuni ya. Pakai dalil, padahal artinya dibedakan enggak sesuai ya. Itu adalah banyak orang bista dengan gaya dalil-dalil itu. Alhamdulillah ulama kita punya dalil dan kita juga belajar dalil, ibaratnya begitu. Dalilnya ada dihadirkan para ulama-ulama tapi betul yang disampaikan ini perlu dibukukan sebagai pegangan permasalahan-permasalahan yang disebutkan. Kalau orang sakit bagaimana dia untuk melakukan wudhu? Sebisanya ada yang menolong atau tidak kan begitu? Kalau dia tidak bisa dia dia di mana hidupnya? Kalau dia bisa melakukan sendiri melakukan sendiri. Kalau dia perlu yang membantu membantu, biarpun harus membayar kalau dia punya duit, tapi membayarnya adalah tidak boleh harganya berlebihan harga ujratul misil tukang bayar gaji berapa kita bayari untuk mewudukkannya jangan sampai untuk biaya pengobatan 50 juta sebulan 5 juta, nah 20 juta sebulan kadang-kadang, rela membayar tapi untuk nyewa orang mewudukkannya 500 ribu sebulan gak mau, ini kan keblinger, anak keblinger gak ngerti bakti ke orang tua, orang tuanya sudah parah, loyo sekarat di rumah sakit, sadarnya sesaat-saat sudah begitu gak diajari sholat ini kan anak durhaka jadi orang anak yang baik kepada orang tua di saat orang tua sudah tidak butuh makan dan sebagainya didekatkan kepada Allah jangan sampai anak senang biaya membayar ibunya sakit 20 juta tenang-tenang saja tapi membayar orang untuk membimbing sholatnya enggak mau ke tuker ini bayari orang untuk membutuhkannya mungkin anda sibuk kemana pun anda pergi tapi ibu anda bisa sholat bayar orang. ustad, Nak, santri, Kang santri, ini aku beri 500 ribu, tolong setiap waktu salat kamu ke sini. Dibimbing salat. Ya ini perlu diperhatiin enggak? Perhatikan kayak semacam ini. Ini adalah yang sering dilupakan oleh orang sehingga banyak orang meninggal dunia kok punya utang salat. Ini kan unik ya. Ada orang meninggal dunia punya utang salat, unik. Anaknya pada di mana? kalau dia sama yang sakit dia bingung gak ada yang nolong, di misalnya atau diapain, begini kan bingung dia sebetulnya ini anak yang punya kewajiban dan ada ilmunya, boleh dijama sholatnya, kalau gak bisa air pakai tayamum, ngadepnya pun digampangkan kalau bisa ngadep ke belan berdiri, berdiri. gak bisa duduk, gak bisa duduk barengan, ini gampang seperti yang pernah kita berikan mengkotiba tentang sholat gampang jadi kalau tidak bisa dengan air atau tidak ada yang mengudukkannya misalnya ada air di belakang rubah. Dia nya di dalam ranjiran di, ran, di atas ranjang di dalam rumah. Keluar enggak mampu. Gimana caranya? Ada tayammum, tayammum. Kalau ngambil debu pun enggak bisa. Ya, maka dia sholat fakidut tahura ini salatnya orang yang tidak punya alat berwudu, maka nanti kalau sudah sembuh, sudah aman dia mengulang. Jadi intinya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat Misalnya, ya gampang saja. Misalnya orang sakit, yaitu mau keluar enggak bisa. Atau ada air, ya kata dokter, awas kalau pakai air ini mati sampeyan, wah ya jangan pakai air, maka langsung tayamum gampang, tayamum saja ambil air seputuk se ambil debu debu itu gak usah banyak-banyak, sudah kita sebutkan kemarin, seujung sendok teh sudah cukup, gak usah pakai satu cangkul untuk tayamum itu sesujung sendok teh, taruh di kertas diratain begini, langsung aja blek peres, selesai, sah sholatnya dan kalau orang sakit enggak usah mengulang. Kemudian di musala ada orang membaca Al-Qur'an, ada orang membaca puji-pujian, selawat, semuanya adalah boleh. Karena membaca selawat kapan saja dan di mana saja. Yang penting suaranya, lagu-lagunya jangan mengganggu orang salat, termasuk membaca Al-Qur'an pun boleh. Asalkan jangan mengganggu orang salat. Kalau mengganggu orang salat jadi tidak boleh mengganggu orang yang sholat tidak diperkenankan cuma orang-orang harus tahu baca sholawat seperti apa sih yang ganggu orang yang ganggu orang tuh kayak apa kalau sholawatnya enak, sholatullah, lagu suaranya enak, kira-kira terganggu atau tidak orangnya ya, ha? Ah, suaranya enak, lembut bagaimana bisa terganggu kalau juru-juru, sholatullah, sholatullah, itu mungkin ganggu ya jadi sederhana, tapi biasanya saya bisa terganggu dengan sholawat anda yang bagus, karena apa? dari dulu saya sudah tidak senang sama sampeyan karena sampeyan tawasulan, itu loh ah, biasanya begitu, sampeyan suka tahlilan padahal sederhana itu, kasusnya adalah kasus membaca qasidah dan sebagainya Cuman utamakan mempercepat waktu sholat sebab kadang-kadang di kampung kita ini sholat maghrib itu membaca sholawatnya panjang seperempat jam ini hati-hati bisa sampai nanti keluar waktu maghribnya ya. jadi kalau maghrib dipercepat adhan langsung ya kalau mau melakukan sholat sunat sebelum maghrib itu ada jangan bilang gak ada memang tapi tidak mu'akat kau beli maghrib dua rokaat selesai setelah itu langsung sholat fardu sholat fardu baik kemudian eee uh lah, terus lalu apa yang harus saya lakukan di kampung? Baca Al-Qur'an atau baca shalawatan? So Jawabannya adalah pokoknya sampean Anda jangan nyeleneh gitu, Tok. Kalau di situ enggak biasa ya sudahlah ikuti. Kalau biasa ya ikuti. Sebab nyeleneh itu bikin pusing. Itu saja. Karena semuanya adalah kan diem, enggak pakai Al-Qur'an ya sudah baca Al-Qur'an. Gak usah dirubah al-Quran. al bagus. Sebab orang kadang-kadang pengen -kadang merubah semuanya. Asalkan ini dirubah, itu adalah bikin bikin masalah juga. Kebiasaan itu adalah dipatui asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Kebiasaan baca solawat bagus. Kebiasaan baca Al-Quran bagus. Jadi itu yang harus kita perhatikan dalam urusan kemasyarakatan. Melakukan perjalanan dari Cirebon ke Jakarta, sampai sana duhur. Lalu saya salat jamak zuhur dengan asar takdimnya. Setelah asar saya pulang ke Cirebon dan sampai Cirebon jam 11 malam. Lalu saya salat jamak takhir maghrib dengan isya. Apakah boleh salat jamak ditakhirkan di tempat kediaman kita bukan di perjalanan? Jawabnya adalah Salat jamak itu tempatnya di perjalanan. gambarannya ya, panjenengan orang Cirebon ke Jakarta. Sampai di Jakarta waktu zuhur. Karena Jakarta banyak kesibukan, mumpung masuk masjid waktu duhur sekaligus dijama' takdim ya, duhur sama asar, kosor lagi enak. Setelah itu maghrib saya nggak sempat sholat, saya takhir saja dengan as isya Setelah itu eh belum sempat sholat, akhirnya naik kereta sampai di Cirebon jam 11 malam. Berarti maghribnya kan mestinya kan dijama' dengan isa Padahal yang nama jamak itu kan harus di perjalanan. Tak taunya sampai di rumah saya belum melakukan sholat maghrib dan isa Bagaimana? Bolehkah saya menjamak di rumah? Jawabannya apa? Itu tidak terjadi jamak. Enggak terjadi jamak karena jamak bukan di rumah. Menjamak itu di tengah jalan. Jadi itu nanti Anda sholat maghrib di rumah kodok. Sholat Isaknya biasa ya, cuman orang harus tahu kodoknya di sini disebutkan oleh para ulama kodok bila itim kodok nggak dosa, jadi nggak usah dipaksain turun di pinggir jalan, turun di Indramayu nanti malah tasnya hilang tuh nanti. Anaknya nangis, pulang saja nyantai sampai Cirebon sholat maghrib kodokan, sholat maghrib biasa di waktu Isak kodok, kemudian setelah itu melakukan sholat Isak jama' sudah nggak ada tapi anda meninggalkan sholat maghrib ngodok sholat maghrib tidak dosa karena apa? waktu anda meninggalkan sholat maghrib anda dalam uzur di perjalanan tapi disebut oleh ulama itu kodokan. Cuman permasalahnya kodokan tanpa dosanya ini nggak pernah disebut. Makanya orang bingung mobil harus berhenti di Indramayu, di Karangampel. Ini berhenti dulu oh sholat nanti nggak boleh sampai di rumah kodok. Ya, ustadz kalau baca lanjutinnya. Lanjutin ya. Bajuti, dikit sudah ketemu sebetulnya. Itu namanya kodok memang. Tapi kodok nggak dosa. Yang dosa itu di rumah nggak mau sholat maghrib katanya di jamak sama asar, dikepuk itu mestinya enggak benar tuh tapi kalau di Persian itu namanya kodok bela itim kodok tapi enggak dosa jadi enggak usah dipaksain repot ya turun di indramayu apalagi pakai kereta yang enggak bisa tapi ternyata hal-hal semacam ini sepele tapi jarang dihadirkan makanya kalau ilmu semakin banyak ilmu itu ternyata semakin gampang melakukan ibadah nyantai, sampai di rumah anak-anak sudah tidur, ditidurin, nyantai, tidak ada yang nangis langsung sama suaminya melakukan sholat Allahu akbar nyaman coba kalau di indramayu, anaknya nangis tasnya hilang macam-macam, tidak -macam. nyaman itu nanti, baik kemudian Kami hormat. saya mau tanya kalau di sholat jama' atau jama' kosor ada sholat sunat qobliyah ba'diyah tetap sholat itu ada sholat qobliyah ba'diyah tetap ada hanya qobliyah ba'diyah itu tidak boleh disela-sela kalau jama' takdim ba'diyah, ba'diyah qobliyahnya tidak boleh di tengah-tengah misalnya jama' takdim anda ke jakarta sampai jakarta tuhur sholat qobliyahnya adalah sebelum Duhr, kemudian setelah itu anda sholat asar, jangan baktiyah duhr dulu. Sebab kalau baktiyah duhr keputus itu antara duhr dengan asar syaratnya kan harus segera. Maka jamak tak ke oh, jamak takhir. Sholat baktiyahnya ya nanti digabungkan. Dan kau asarnya mana? Kau asarnya nanti setelah asar ada orang bingung, kok ada kobliyah asar setelah asar ini ya ini pasti nganeh-nganeh ya bahkan ada yang mengatakan, Pak tidak ngerti hadis terus yang lebih tahu dari Imam Tirmidhi itu siapa Rasulullah pernah sibuk tidak melakukan kobliyah asar kemudian melakukan kobliyah asarnya setelah asar dan itu bukan kodok yang tidak boleh kobliyah asar itu tidak ada tapi kalau kobliyah asar anda sibuk, boleh dilakukan setelah asar masuk ke masjid, dead, kok sudah jamaah, belum sholat kobliyah asar anda ikut sholat jamaah baru nanti kobliyah asarnya setel, setel, setelah asar itu bukan bakdiyah asar, itu kobliyah asar dilakukan setelah asar karena waktunya kobliyah asar adalah sepanjang waktu asar ini, ada orang datang bingung takbirnya di mana biasa kayak takbir itu ya kita tanya sampean baca kitab apa di kitab apa dai banyak kitab hadisnya ada ndak yang bukan hadis baik Fathul Muin Fathul Muin dibaca baca Fathul Muin jelas kitab Fathul Muin di kitab yang lainnya kayak Minhaj ada jadi ini adalah satu ilmu yang jelas tapi kadang kelewatan boleh kemudian boleh tidak sholat sunat syukrul wudu' sebelum sholat maghrib, karena waktu itu ada haram sholat bagaimana sebelum maghrib aran sholat, ini mesti menurut orang bingung ada orang mengatakan qobliyah maghrib tidak ada katanya bid'ah Enggak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW Enggak ada hadisnya qobliyah maghrib enggak ada qobliyah jumat juga bid'ah qobliyah aisyah bid'ah terus yang sunnah itu kayak apa Hadisnya banyak tentang qobliyah maghrib ada satu riwayat sahih Ibn Hibban mengatakan hadis ini sahih ma mafrudatin ila wa baina yadaiha nafilatul liman Tidak ada salat fardhu kecuali diberi pendahuluan salat sama setelahnya salat kecuali dikecualikan <laughs> ma baina adha, ma baina kulli adzainaini nafilatul liman syaa setiap ada dua adzan mesti ada salat sunatnya dua adhan itu antara komad dengan adhan jadi setelah adhan sebelum komad itu ada sholat sunnah semua sholat fardu ini adalah hujjah sangat jelas makanya itu dikatakan sholat sunnah qoblyal maghrib itu ada cuman tidak dikukuhkan ada tapi tidak dikukuhkan kalau ada yang mengatakan haram ti unik kalau memang bagdal asr ya ada hujjahnya pengecualian solat habis asar tidak diperkenankan tapi itu pun tidak semua solat solat habis subuh tidak diperkenankan solat yang tidak boleh habis asar sama habis subuh cuma dua solat semuanya adalah boleh semua solat sunnah dilakukan setelah asar sama setelah subuh kecuali solat yang satu solat sunat mutlak solat tidak pakai nama Allahu Akbar haram setelah subuh sama setelah asar yang kedua salat yang sebabnya itu mutaakhir nanti mau istiqoroh salat hajat ya. Tapi kalau sebabnya sudah dahulu nggak apa-apa. habis wudhu pengen salat syukur wudhu, pengen salat wudhu, salat sunnah wudhu. Biarpun kita sudah salat asar, habis salat asar ke kamar kecil ya wudhu, habis ke kamar kecil wudhu disunatkan tetap salat sunnah. Sebab sebabnya salat sunnat mendahului. Nah ini kadang-kadang orang kita ini, gara-gara kitab Safinatun Najah saja ada lima waktu yang diharamkan sholat, habis maghrib, habis, ini, eh, habis subuh, habis asar sehingga mutlak dibukul rata, semua sholat haram ini kan karena, ngantuk itu waktu belajar yang haram juga dua, semuanya adalah boleh, sholat kodok di situ boleh kobliyah asar yang diakhirkan ke situ boleh, apa lagi? sholat sunat dikodok di situ boleh pokoknya jangan sholat sunat mutlak sama sholat sunat yang sebabnya dahulu insyaAllah waktunya sudah kelewat sekali jadi boleh ya, sholat sunat ini adalah boleh sholat fajar sholat fajar sama dengan sunnah qobliyah subuh Ya sama ya sholat sunnah fajar qoblal fajar sholat itu sama dengan qobliyah subuh ini adalah solat fajar atau yang disebut dengan kombliah subuh itu sama ini saja insyaallah kita tutup dengan doa yang lainnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala saidi muhammad wa ala l saidi muhammad. Allahumma rahmanawalatul albiinawalasurra nawalatkhodulna waafina walatumridna waakrimna walatuhiina waathirna walatuthirna alaiina idna kaala kulli shahadir. Allahumma ya Allah ya Allah muliakan kami yang hadir di tempat ini Allah. Berikan kepada kami kesadaran ya Allah akan kekurangan kami Allah Jadikanlah ilmu yang kami dapat adalah ilmu yang manfaat Yang menghantarkan kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat ya Allah Ya Allah jangan sampai ya Allah kami adalah orang yang tidak berubah ya Allah Akan tapi jadikanlah kami orang yang berubah dari jelek menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik ya Allah Ya Allah bukalah Bukakanlah kepada kami kejelekan-kejelekan kami agar kami bisa benahi ya Allah dan tutuplah kejelekan orang lain dari mata kami, agar kami tidak usil dan menggunjingnya, Ya Allah. Bukalah aib kami sendiri untuk kami, Ya Allah, agar kami bisa merubahnya. Dan tutuplah aib guru-guru kami, Ya Allah. Tutuplah kekurangan guru-guru kami, Ya Allah. Tutuplah kekurangan para ulama' dari mata kami, Ya Allah, agar kami tidak kurang cinta kami kepada guru kami dan kepada ulama', Ya Allah. Dan jagalah lidah kami dari menggunjing beliau-beliau ya Allah. Dan jagalah hati kami untuk membenci beliau ya Allah. Dan berikan kepada kami kecintaan kepada orang-orang yang kau cintai ya Allah. Ya Allah kirimkan kepada kami guru-guru yang soleh. Kirimkan kepada kami guru-guru yang tulus. Kirimkan kepada kami guru-guru yang baik ya Allah. Dan jauhkan kami dari guru yang tidak baik. Jauhkan kami dari guru yang tidak tulus. Dan jauhkan kami dari guru ya Allah yang menjurumuskan. Menjuru jauhkan kami dari guru yang menjurumuskan. Ya Allah, ya Allah muliakan rumah tangga kami, muliakan keluarga kami ya Allah berikan kepada kami kecintaan kepada Kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya ya Allah cinta yang sesungguhnya ya Allah kepada Kekasihmu Nabi Muhammad kepada syariat kekasihmu Nabi Muhammad kepada agama kekasihmu Nabi Muhammad kepada sahabat kekasihmu Nabi Muhammad kepada ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah kepada keluarga turun ya. kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah ya Allah bersihkan hati kami semua yang hadir di tempat ini Allah hilangkan kedengkian kami hilangkan kebenauan kebencian kami, hilangkan dendam kami, hilangkan ya Allah kesombongan kami. Kesombongan kami ya Allah, kesombongan dengan harta kami ya Allah, sombong karena ilmu kami ya Allah, sombong karena nasab kami ya Allah, sombong karena ya Allah pangkat kami ya Allah, jauhkan dari kesombongan ya Allah, jauhkan kami dari kesombongan sebab takut ya Allah kami ya Allah, di saat kami sombong susah menerima kebenaran ya Allah, ya Allah bersih kepada kami ya Allah ketulusan dan jadikan orang yang bersama kami orang tulus ya Allah jauhkan kami dari pengkhianat ya Allah dan jauhkan kami dari berkhianat Jauhkan kami dari pembohong dan jauhkan kami dari berbohong, Ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ketulusan di dalam beramal baik, Ya Allah. Ketulusan di dalam menjalankan kebaikan, Ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami, Ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami, Ya Allah. Ya Allah, engkau melihat semua yang hadir di tempat ini. Hati mereka, Ya Allah. Lihatlah hati mereka dengan kasih sayangmu, Ya Allah. Lihatlah hati kami dengan kasih sayang-Mu Ya Allah Agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami Ya Allah Berkasih sayang kepada sesama kami ya Allah, sehingga kami tidak akan bermusuhan. Kami tidak akan menyakiti, kami tidak akan niat, kami tidak akan peinewati. Maka Ya Allah, lihatlah kami dengan kasih yang kamu. Dengan kasih sayang yang Ya Allah. Dengan kasih sayang, Ya Allah. Dengan kasih sayang, Ya Allah. Dengan rahmatya, Ya Allah. Lihatlah kami dengan rahmatya, Ya Allah. Dengan pertolongan kamu, Ya Allah. Dengan hidayahmu, Ya Allah. Ya Allah, engkau sungguh maha kuasa, Ya Allah. Dan bagimu itu sangat mudah. Dan mudahkanlah kami ya Allah untuk ziarah mengkahi Allah. Sebentar lagi para jamaah haji akan berangkat Ya Allah Susulkan kami kelak Untuk melaksanakan ibadah haji Ya Allah Mudahkanlah kami untuk ziarah kekasihmu Nabi Muhammad di Madinah Mudahkanlah kami untuk ziarah kekasihmu Nabi Muhammad di Madinah Ya Allah Agar kami, muda, agar kami bisa mengucapkan Salam dari dekat Salam kepada kekasihmu Nabi Muhammad Salam dari dekat Salam dari dekat Ya Allah Salam dari dekat Dan bertemukanlah kami kelak Bersama kekasihmu Nabi Muhammad di surga Ya Allah, ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal Panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan serta sehat wal ya Allah. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah Husnul khotimah. Husnul khotimah mati dalam keadaan iman ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah <tumbuh> wa fil akhirati hasanah wa kina adzabannar wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbilalamin al-fatihah mohon maaf dan mohon doa selalu billah warahmatullahi wabarakatuh